Darlun berita malam edisi hari ini Jumat 30 Juni 2017 Dibacakan Ardiansyah Nasruddin pelaku Pembunuhan ibu kandung yang disertai Mutilasi di Aceh Tenggara Dikenal orang yang suka bercanda Personel Polres Langsa Berhasil meringkus 6 tersangka Maling spesialis rumah kosong Yang beraksi saat penghuni murid lebaran 10 anggota din minimi Di rutan Lok Sukun mendapat remisi Delfitri 1438 Hijriah Selama 1 bulan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 Nasrudin pelaku pembunuhan ibu kandung yang disertai mutilasi yang terjadi kemarin di desa Titimas Kecamatan Babo Rahma Aceh Tenggara dikenal sebagai orang yang suka bercanda dan bergaul di tengah masyarakat hal itu diungkapkan kepala desa Titimas Ilham Ilham mengaku selama ini dirinya sering duduk di warung kopi bersama tersangka dan rumah Ilham hanya bergak hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah Nasrudin Menurutnya Nasruddin yang bekerja sebagai petani memiliki fisik dan tenaga yang kuat, sehingga tak jarang warga mengupahnya sebagai buruh lepas di ladang dan sawah. Ilham juga mengaku bahwa tersangka selama ini sering melamun dan cepat marah, tetapi masih wajar. Ia tidak menyangka kalau Nasruddin bisa setega itu memutilasi ibu yang sudah mengandungnya dan membesarkannya hingga tumbuh dewasa. Kepala desa Titimas Ilham yang juga sahabat tersangka juga sering mendengar curhat tentang rumah tangga Nasruddin. Tersangka bercerita bahwa ia meminta istrinya untuk rujuk kepadanya. Tapi, wanita tersebut menolak. Hal yang sangat aneh pada diri Nasruddin, menurut Ilham, adalah pria itu mampu melahap satu karton atau empat bungkus mie instan tanpa dimasak. Selain itu, Nasruddin juga sangat menyukai minuman saset eberenergi sehingga mampu diteguknya bergelas-gelas. Darlun aparat kepolisian dari Polres Langsa berhasil meringkus 6 tersangka yaitu komplotan maling spesialis rumah kosong yang ditinggal mudik lebaran. Pelaku bersama barang bukti sepeda motor, laptop, dan tabung gas telah diamankan di Mapolsek Langsa Barat. Kapolsek Langsa KBP Satya Yuda Prakasa SIK mengatakan kasus pencurian dengan pemberatan terhadap sebuah rumah kosong milik korban Kalimudin di Dusun Firdaus Gampung Sungai pau kecamatan Langsa Barat terjadi pada lebaran ketiga pada Selasa 27 Juni 2017 sore. Rumah korban saat itu dalam kondisi kosong karena ditinggal mudik pemiliknya yang berlebaran di kampung orang tuanya. Kesempatan tersebut digunakan dua pelaku utama untuk masuk ke dalam rumah dan menjarah harta benda milik Kalimudin. Adapun enam tersangka pencurian yaitu MUH warga yang tinggal satu dusun dengan korban, Her warga Gampung Sungai Pau Induk, SAB Warga Gampung Tanjung Binjai, ABD Warga Gampung Sungai Pau induk dan FAT serta KIK. sedarlun sebanyak 10 anggota Nurdin Ismail alias Din Minimi yang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Cabang Lok Sukun, Aceh Utara, dan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Lok Smawe, mendapat remisi Dulfitri 1438 Hiciria selama satu bulan. Remisi tersebut juga diberikan ke napi lain yang telah memenuhi syarat. Kepala Rutan Cabang Lok Sukun FNDSH melalui kasupsi pelayanan dan pengelolaan Muhammad mengatakan dulu ada belasan anggota di minimi yang menjalani hukuman di Rutan Lok Sukun. Namun saat ini hanya tersisa 8 orang dan semuanya mendapatkan remisi. Ia mengatakan jumlah warga binaan di Rutan Lok Sukun yang diusul remisi sebanyak 355 orang. Dari jumlah itu 243 adalah narapidana dan sisanya tahanan titipan. Ada pun NAPI yang mendapat remisi sebanyak 139 orang dengan lama remisi mulai dari 15 hari dan maksimal 1 bulan dari kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Sedangkan sisanya diusulkan ke Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkum HAM RI. Mereka yang diusulkan ke pusat adalah NAPI kasus narkoba dengan hukuman di atas 5 tahun dan belum mendapat remisi. Jarlun pengunjung Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh semakin membludak sejak Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah beberapa hari lalu. Ramainya pengunjung dimanfaatkan pedagang kaki lima untuk berjualan di halaman masjid. Bahkan petugas masjid harus menggunakan toa untuk menghimbau para pedagang. Petugas terpaksa menggunakan alat pengeras suara untuk melarang pedagang yang tetap berjualan saat azan berkumandang. Para pedagang bertebaran di halaman masjid. Mereka mengambil tempat favorit di bawah payung elektrik, yaitu di sisi kiri dan kanan masjid. Saat azan asar menggema beberapa saat lalu, para pedagang seperti tidak menghiraukan panggilan salat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang yang tidak menutup lapak dagangannya meski telah diperingatkan. Hal hasil petugas masjid Raya Baitur pun bereaksi dengan mendatangi satu persatu pedagang menggunakan toa. Tak hanya melarang pedagang berjualan saat azan, petugas juga mengajak mereka untuk salat berjamaah di dalam masjid. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evant. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Bogor. Namun sebelum Presiden Jokowi dan Obama bertemu di Grand Garden Cafe di area Kebun Raya Bogor, hujan deras nyaris menghambat pertemuan kedua tokoh itu. Intensitas hujan semakin tinggi setelah Presiden Jokowi beserta Obama masuk ke dalam Grand Garden Cafe. Grand Garden Cafe memiliki bangunan dengan gaya open space. Meski tersedia bangunan permanen tetapi terdapat tempat makan yang berada di ruang terbuka yang hanya dilindungi payung besar. Awalnya Jokowi dan Obama akan berbincang di tempat terbuka tersebut. Namun karena hujan semakin deras, keduanya tidak bisa berlama-lama berada di tempat terbuka yang beratap payung. Jokowi dan Obama pun pindah ke dalam ruangan. Dari informasi yang dihimpun, tidak ada misi khusus dari pertemuan tersebut. Kehadiran Obama di Jakarta sebenarnya untuk memenuhi undangan dari Presiden Jokowi ketika melawat ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Saat itu Obama masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Darlun petinju kenamaan Filipina, Manny Peciu, kan naik ring lagi pada akhir pekan ini. Pecman dijadwalkan bertarung melawan petinju Australia, Jeff Horn, di Suncorp Stadium, Berisben, pada minggu 2 Juli 2017. Pertarungan Pecman melawan Horn, memperebutkan gelar juara dunia kelas Welter. Menurut tim Peciu, duel tersebut akan menjadi batu loncatan untuk mengejar realisasi laga ulang kontra Floyd Mayweather. Tim menargetkan PQ harus mencatat kemenangan knockout spektakuler atas Jeb Horn jika ingin duel lawan My Waiter terjadi. Sejauh ini PQ yang memiliki rekor 59 kali menang, 6 kali kalah dan 2 kali imbang diprediksi bakal menganfaskan Horn dengan mudah. Dibanding Horn yang cuma punya modal, tidak pernah kalah, pengalaman bertarung PQ lebih panjang. pac yang kini berusia 38 tahun itu tercatat pernah mengalahkan Oscar de la Hoya, Sen Mosley, Ricky Heton dan Jess farges. Sedangkan Horn tidak punya pengalaman yang hampir mendekati itu. Sudah lun Instagram juga bisa menjadi ladang uang terutama bagi Selena Gomez yang menjadi artis dengan pendapatan tertinggi di media sosial Instagram. Setiap unggahan yang ia bagikan pada 122 juta pengikutnya bernilai 425.000 pon sterling atau 7,3 miliar rupiah. Hopper, perusahaan asal Inggris yang membantu perencanaan dan penjadwalan unggahan foto Instagram baru saja merilis daftar orang paling kaya berdasarkan pendapatannya dari akun media sosial itu. Untuk pertama kalinya Selena memuncaki daftar itu. Pendapatannya mengungguli semua anggota keluarga Kardashian, pesepak bola Cristiano Ronaldo, model cara Delefini, dan Gigi Hadid dan pemain basket Amerika Lebron James. Selena Gomez bahkan mengalahkan sosok yang berpengaruh di media sosial yakni mentor soal kecantikan Huda Katan. Ia disebut berbayaran 14.000 ribu pon sterling atau 242 juta di setiap unggahannya. Perhitungan pendapatan mereka dilakukan berdasarkan data internal Hopper HQ dan informasi publik yang diterima. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Jumat 30 Juni 2017. Berita pagi Seram BFN bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfn.com. Polisi editor at